Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamd yang kiteran, tibyan, mubarakan. Di kama yang dihobi Rabb Nya, yang irzah. Bicara tentang Muhammad, dan kepada Ahlih, dan Sahabah, dan siapa pun yang berjalan di sepanjang jalan ke hadis, berserah kepada Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, suatu hari ada sebagian para Sahabat. Yang tidak diberikan riski yang luas oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendatangi Nabi kita, Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin mencurahkan isi hati mereka, ingin curhat dengan Nabi kita, Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita terlalu bersama. Ketika seseorang tidak diberikan riski yang lapang, maka mereka memiliki keterbatasan, keterbatasan dalam hidup. Keterbatasan dalam mengkonsumsi Keterbatasan dalam beraktivitas, Dan inilah yang ingin mereka keluhkan kepada Nabi kita SAW. Mari kita simak apa yang mereka nyatakan Dan apa yang mereka ungkapkan Dan mari kita bandingkan Ungkapan mereka dan curhatan mereka dengan curhatan orang-orang pada detik ini Mereka datang di hadapan Nabi dan mereka mengatakan Ya Rasulullah Zahabah ahlun duhturi bil ujur Wahai Rasulullah Orang-orang kaya itu Telah meninggalkan kita Telah, telah <tuh> Ya Rasulullah Orang-orang kaya itu Telah meninggalkan kita Dan telah mengalahkan kita Dengan membawa pahala yang sangat banyak Apa maksud dari perkataan mereka? Mereka jelaskan, mereka katakan, Yusulunakamana sulle. Orang-orang kaya itu salat sebagaimana kita salat. Wa isumunakamana sum. Mereka berpuasa sebagaimana kita. Orang-orang miskin berpuasa. Wa lahum fatulun min amwal. Dan mereka memiliki keutamaan, kelebihan dengan harta-harta mereka. Ya hujuna biha wa ya'tamirun wa ya wa yujahidun Mereka mengatakan Namun mereka memiliki keutamaan Orang-orang kaya itu bisa haji dengan harta mereka dan kami tidak bisa naik haji Orang-orang kaya itu bisa berumrah Namun kami tidak bisa berumrah Orang-orang kayak -orang itu bisa berjihad dengan harta dan berinfak serta bersedekah Sedangkan kami tidak bisa berjihad Dan kami tidak bisa berinfak dan bersedekah Bahkan mungkin kami selalu mendapatkan uang sedekah dari mereka Saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT Inilah yang dirasakan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW Ini yang mereka keluhkan Di tengah-tengah keterbatasan mereka pada saat mereka makan seadanya, minum seadanya, pakaian seadanya. Namun yang menjadi ganjalan di benak mereka, itu bukan mobil orang kaya. Yang membuat mereka iri bukan rumah orang kaya. Yang mereka sedihkan bukan aksesoris dan perhiasan orang kaya. Yang mereka sedihkan adalah kenapa mereka tidak bisa beramal sebagaimana orang kaya beramal. Orang kaya bisa mengamalkan amalan mereka dan mereka tidak bisa mengamalkan amalan orang kaya. Ini jelas tercermin ketika mereka mereka mengatakan Yusolunaka manusolli Orang kaya itu sholat Bagaimana kita sholat? Karena tidak ada syarat sholat harus miskin, kan begitu? Mereka sama-sama berdiri di saf yang sama mendengarkan bacaan imam, mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam baik yang kaya maupun yang miskin. Ketika orang miskin berpuasa Ramadan, orang Orang kaya pun berpuasa Ramadan Bahkan ketika orang-orang miskin Berpuasa Senin Kamis Berpuasa Ayamul Bih Berpuasa Nabi Daud Banyak orang-orang kaya pada zaman sahabat Itu berpuasa dengan puasa sunnah yang sama Namun Orang kaya bisa mengerjakan haji Orang kaya bisa berumrah Orang kaya bisa berjihad Orang kaya bisa bersedekah Dan inilah hambatan Yang dialami oleh orang miskin oleh kerana itu Nabi menghibur mereka. Nabi memberikan solusi kepada mereka. Nabi mengatakan, maukah kalian aku berikan sebuah amalan yang apabila kalian lakukan, kalian bisa menyayangi orang kaya tersebut. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan kalian, kecuali orang yang mengamalkan apa yang kalian amalkan. Tusabbihun. Watahmadun. Watukabbiruna. Khalfaquli salatin salatin salatin. Bertasbihlah kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah. Ucapkan Alhamdulillah Ucapkan Allah Akbar Setiap selesai solat 33 kali Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Dan Allah Akbar 33 kali Dalam riwayat muslim Nabi mengatakan lakum, Bukankah Allah telah memberikan opsi lain kepada kalian Bukankah Allah telah memberikan alternatif kepada kalian Sehingga kalian bisa mengalahkan orang kaya Soal Nabi mengatakan Inna bikulli tasbihatin sadaqah Sesungguhnya setiap Lafad tasbih yang kalian ucapkan itu sedekah Wa kuli takbiratin sadaqah Dan setiap takbir Yang kalian ucapkan itu bernilai sedekah Wa kuli tahmidatin sadaqah Dan setiap tahmid kita ucapkan Alhamdulillah itu bernilai sedekah di sisi Allah Wa kuli tahliidatin sadaqah Dan setiap Kalimat tauhid yang kita lafadzkan laa ilaaha illallah itu bernilai sedekah. Wa amru bil ma'ruf sadaqah. Dan ketika kita mengingatkan ketika kita dan ketika kita mengajak kepada kebaikan itu bernilai sedekah. Wa nahyun munkar sadaqah. Dan mencegah kemungkaran itu sedekah. Wa fi wa fi buti ahadikum sadaqah. Dan ketika kalian berhubungan dengan istri kalian karena mengharapkan ridha Allah menjaga diri dari hal yang haram itu adalah sedekah. saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak memiliki dunia, walaupun mereka tidak punya dunia. Mereka tidak memiliki harta, walaupun mereka tidak punya harta. Karena bagi mereka dan yang ada di dalam hati mereka adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lauka nati dunyaka dilindungi jannah bauza ma'shqa kaafiran min ashur betamak." Apabila dunia itu di sisi Allah senilai dengan salah satu sayap nyamuk Maka Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun setiap tes air Itu yang ada di benak orang-orang miskin pada zaman Nabi kita s.a.w Oleh karena itu marilah kita kerenungkan Bukan hanya kita saja yang miskin Bukan hanya kita saja yang memiliki keterbatasan Bukan hanya kita saja yang menghadapi cobaan-cobaan hidup Orang-orang terbaik dulu Para wali-wali Allah Generasi terbaik pun diantara mereka ada yang mengalami hal yang serupa dengan kita bahkan lebih parah lagi. Mereka tidak pernah menjadikan dunia sebagai parameter. Mereka tidak pernah mengiri dan mereka tidak pernah dengki dengan kekayaan orang-orang kaya. Semoga ini jadi bahan renungan bagi kita khususnya bagi yang berbicara dan saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku luhulilaha wa astaghfirulilah bim. سبحان قلوب الحمد لله لا إله إلا أنت فاستغفر واتوب إليك سلام عليك ورحمة